Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد بين أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين واخوات في الله رحماني ورحمهكم الله ان شاء kita lanjutkan kembali apa yang kita pelajari bersama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam Yaitu hadis yang ke-13 dari kitab al-Arba'in Hadisan Nawawiyah. Yaitu hadis yang sangat agung yang berbunyi: Layuk minu ashadukum, hatta yohib bali aki hima yohib buli nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya. Apa yang ia cintai untuk dirinya Sendiri Kemarin Dari faedah hadis ini Yang dijelaskan oleh Syirah Muhammad Saluh Saimin Rahman Ta'ala Adalah Tahdiru minal hasad Peringatan keras Dari penyakit hasad Kenapa? Li'anlal hasidala yuhibbuli akhihi Ma yuhibbuli nafsih Karena orang yang hasad itu Tidaklah ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kan itu diingatkan. Baiklah ya. teman, nasawal nikmatillahi anak hil muslim. Bahkan seorang yang hasad itu mengangan-angankan akan hilangnya nikmat Allah dari saudaranya. Berarti tidak bisa mempraktekkan hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta yukhibbali akihima yukhibbuli nafsi Kemudian ya alamu Ketahuilah Bahasanya setiap orang itu pasti punya sifat hasad. Mustahil kita ini bersih hati Bagi hidup Tanpa kontrol agama Persaingan Baik itu urusan Dunia atau mungkin kemasyhuran jabatan ilmu bahkan ibadah itu bisa tertimpa pada dirinya sifat hasad ya jadi wajar tapi kalau kebablasan ya kurang ajar kan hasad karena itu perlu dilawan kemarin kan arti keempat empat, empat tingkatan ya orang yang hasad orang yang hasad Mengharapkan nikmat orang lain itu hilang Dan jatuh kepada dirinya Yang paling parah Sehingga dengan itu dia berupaya dengan ucapan dan perbuatannya Untuk apa yang menjadi tujuan yang ada dalam dirinya Jelek. memfitnah Merendahkan Menghina Menjatuhkan saudara sama muslim Kama hasad Bahkan sampai dari tetapah Membunuhnya Seperti kisah dua anak Ada Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya Menolak kebenaran Seperti kita Yahudi Orang-orang munafikin dan seterusnya Itu bahayanya Dan itu lembut ya. Kemudian Yang kedua Seorang yang muncul pada dirinya hasad dan dia mengharapkan nikmat pada saudaranya tadi hilang, cuman dia nggak berupaya untuk masuk kepada dirinya, itu juga buruk. Nah, dua model ini adalah sejelek jelek sifat hasad. Ya, hmm. itu. Kemudian yang ketiga, seorang yang muncul pada dirinya sifat hasad, lalu dia mendiamkannya, nggak menurutinya diam gitu aja, enggak, apa, enggak memunculkan ucapan dan perbuatan untuk mewujudkan hasadnya tadi pasif, gitulah, udah ya, cuman ada perasaan ya kalau orang lain dapat dikhidmat susah, itu apa, benci nah itu itu mending, dan itu kalau tidak sampai diwujudkan tidak sampai terjadi ber berdosa nah yang paling bagus orang hasad tapi bagus Seorang apabila muncul hasad kepada saudaranya, segera dia lawan. Dia perangi. Ya. Dia kini bahwasanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dicegah dan tidak bisa didatangkan. Itu urusan Allah sendiri. Kemudian dia berupaya untuk menumbuhkan cinta kepada saudaranya yang dia hasad tadi. Kemudian menyebutkan fadilahnya. Ya, disebutkan fadilahnya Lalu segera diikuti apa Dengan berbuat baik kepadanya Itulah seorang yang muncul hasad Tapi mampu melawannya Maka dia masuk dalam hadis Rasulullah SAW Dari kebalikan makhub hadis ini Yaitu orang yang bisa mencintai saudaranya Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Jadi kalau muncul pada diri kita itu sifat Ya kurang suka sama saudara. Segera dihilangkan, dilawan, sebutkan usifulan tu masya Dia jelas lebih bagus dari saya. Untuk itu menetralkan sifat hasad yang ada pada dirinya. Dan itu setiap kita punya, pasti punya. Namanya persaingan manusia. Ya, karena itu hati-hati dari sifat hasad ini tadi. Sekedar kita ini tidak senang Atau benci orang lain dapat nikmat Apapun bentuk nikmat itu Berarti kita telah terjangkiti Penyakit apa? hasad Dan itu bukan urusan dunia saja lah ya Kalau kita lihat kisah Dua anak Adam pertama yang sampai satu Membunuh saudaranya itu Karena ibadah Ya kan? Sampaikan korban di hadapan Allah. Yang satu diterima oleh Allah. Yang satu tidak. Muncullah hasad. Kalau begitu saya akan berjanji membunuh Sampai dilampiaskan betul. Dendam yang muncul dari hasad tadi. Dibunuh betul saudara. Ya. Karena itu dari sini. Kalau kita mau belajar. Ya. Indahnya kehidupan para sahabat. Dan saya menghayalkan. Sekalipun saya sangat terbatas Dan itu saya harapkan juga antum semuanya Bagaimana kita ini bisa belajar hidup Sebagaimana para sahabat itu hidup dalam bermuamalah Sekalipun mungkin kita dapat 0,0% nya Gak dapat apa-apa ya 0,0% Karena bersihnya hati mereka itu Coba lah kita ini baca sirah bagaimana sih sejarah para sahabat Kok ada manusia seperti itu? Seolah-olah tidaklah mendorong mereka berbuat, berucap, berniat. Itu kecuali karena inilah perintah Allah dan ini perintah Rasulnya. Selesai. Mari kita belajar hidup seperti itu. Dan modal pertama, jujur. Bersih hati kita, jujur dalam mempergauli saudara kita. Jadi coba kita lihat adakah manusia yang Sampai mencintai saudaranya itu Melebihi dirinya sendiri Tidak ada, kecuali sahabat Rasulullah Sahabat Ansar Menyiapkan tempat, menyiapkan sarana Dan prasarananya untuk saudaranya Yang menghijrah kepadanya Ya kan Siapa ingat bagaimana uh, Seorang Ansar yang dipersaudarakan Oleh Nabi dengan Abdurrahman Ibn Auf Nih ya, kan Begitu sampai Abdurrahman disambutnya, sebaiknya saudara sendiri lebih dari itu. Dikatakan, ya Abdurrahman saya punya harta. Harta ini kita bagi dua. Ya. Separuh untukmu, separuh untukku Itu gak ada lagi orang seperti itu hari ini. Padahal itu gak nasab ke apa. persaudaraan sama apa? Islam, satu abidah solidaritasnya begitu tinggi, perhatian seorang kepada saudaranya demikian tinggi dan itu kalau dijalankan masya Allah kehidupan itu kan indah, betul nah mari jadi sekaligus di sini saya mengajak, pada diri saya sendiri antem semua, mari kita dengan man Hajus salaf ini belajar hidup seperti para sahabat, terutama dan bermuamalah jadi nanti kabar kayak apapun yang mengenai saudara kita ini akan kita pegang dulu Bukan sebagai pedoman tapi untuk diteliti Ingat Ukhuwak hari ini jauh lebih mahal Daripada hari-hari sebelumnya Persaudaraan hari ini itu Jauh lebih sulit daripada Hari-hari sebelum kita Kan itu harus kembali Kita kepada hadis hadis Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis ini La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhihima Yuhibbuli nafsih Nah Kan itu Ikatkan. Oleh sebab berikutnya, anhu yang bagi siapa tul kelamibimayahmilulah amal alal amal bihi. Jadi kalau kita ini berucap menyampaikan satu ucapan kalap, enggaklah kalimat yang bisa mendorong orang lain beramal dengan kalimat tadi. Jadi bukan kalimat yang sia-sia. Di antara faidahnya di sini. Tidaklah kita ini menyuguhkan ucapan Yang dengan ucapan tadi Yahmil membawa alal amal bihi untuk diamalkan Jadi orang bicara itu macam-macam lah ya Ada orang sudah bicara satu kitab habis Tapi gak membekas di hati orang yang diajak bicara Ada? Karena itu memberikan nasihat itu bukan sekedar bermodal Bisa berkalimat manis Enggak di keikhlasan hati di dalam rangka menyelamatkan saudaranya dari kesalahan, itu perkara yang paling mendasar karena masalah hati itu bisa lembut bisa menerima, karena Allah subhanahu betul ya, nah itu nak karena kemampuan kita mengungkapkan satu kalimat yang kalimat itu menyentuh hati lalu membuat orang itu sadar, lalu membuahkan amal, itu termasuk fasah kefasihan bicara Bukan sekedar itu rokoh, bukan minos, Tapi hambar di hati hamba Allah ini jangan. Bisa mendorong seorang itu beramal dengan nasihat kita tu. Lihat Rasulullah SAW. Jadi ya kan dengan kalimat yang singkat, dengan itu masuklah kalimat itu ke hati-hati para sahabat kan, membuahkan amal. Jihad selalu para sahabat berangkat. Sodako tidak sulit memerintah sodako para sahabat itu. Tak panjang lebar. Enggak perlu yang macam-macam dengan mengolah kalimat yang longgar. Begitu turun ayat Allah lantanaal birra hatta tunfikum mimma tuhibbun, begitu sudah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berduyun-duyun bangsa. Ketika Nabi sallallahu melihat sekelompok orang datang, enggak pakai baju, enggak pakai alas kaki, nampak pada mereka kefakiran, sedih wajah Nabi sallallahu berduka. Kok ada kaum muslimin yang sampai seperti ini nasibnya? berduka Rasulullah SAW Maka Nabi SAW menasihatkan kepada para sahabat supaya berinfak sekalipun cuma dengan separuh butir kormah Sadarlah para sahabat datang seorang sahabat ansar itu membawa kormah Satu telapak tangan kormah bahkan dua telapak tangan berat, karena itu sebab banyak Ya Rasulullah itu untuk Allah dan Rasulnya untuk mereka Dengan perbuatan sahabat kanser ini Berduyun-duyun sahabat yang lain Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan dan seperusnya Sampai bertumpuk begitu tinggi pakaian, begitu pula makanan Maka Nabi Muhammad SAW wajahnya berseri-seri Lalu mengatakan Man sanna fil islami sunnatan hasanata Falahu أَجْرُهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ min غَيْرِ أَيَّنْ قُسَ مِنْ هُجُرِهِ Barang siapa memberikan contoh satu kebaikan di dalam Islam ini lalu di maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun Itulah Rasulullah SAW Kesadaran ya Sampai Nabi kalau mengatakan Siapa yang Nabi itu punya tamu Nabi tidak bisa jamu, tidak ada Ditawarkan para sahabat Siapa yang mau jamu tamu saya ini Ada seorang sahabat Ansar kalau tidak salah Saya Rasulullah Bergegas dia pulang ke rumah Tanya sama istrinya, ada enggak makanan Kata istrinya tidak ada Kecuali yang sekedar untuk persediaan anak kita Tidak apa-apa, keluarkan Keluarkan Tamunya datang, dikeluarkan Ya, kemudian mereka berdua sama istrinya menghibur anaknya supaya tidur bagaimanalah gitu, dihibur tidur. Setelah anaknya tertidur, dia pura-pura juga makan gitu, supaya disangka di sana masih ada makanan, padahal cuman barangkali ya apa piring dia makan begitu bunyi dengan enaknya makan. Ya, kemudian setelah berlalu maka Rasulullah SAW mendoakan berkah kepada keluarga tersebut. Jadi demikianlah pendidikan Rasulullah. Dengan yang singkat, dengan kalimat singkat menumbuhkan kesadaran beramal para sahabat dengan amal yang demikian tingginya. Karena memang kalimat yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat-kalimat yang menyentuh di hati-hati manusia. Nah ini yang mari kita contoh. Wasahid hadha kauluhu s.a.w. Dalil untuk perlunya kita ini menyuguhkan kalam yang bisa membangkitkan amal. Qawluhu salallahu alaihi wa alihi wa Ucapan Rasulullah s.a.w. La yu'minu ahadukum hatta yukibali akhihi. Dengan kalimat saudaranya. seolah menanamkan pada diri kita. Itu saudara kita. Kalau kita lapar, dia lapar. Kalau kita kenyang, kenapa dia lapar? Itu saudaramu seolah-olah dorongan seperti itu lah kalau kamu sampai tidak memperhatikan saudaramu berarti kamu tidak beriman kenapa sampai saudaramu terlantar, kenapa saudaramu kamu cacimaki, kenapa saudaramu kamu terlantarkan, kamu dolimi dan seterusnya seolah-olah seperti itu dengan kalimat itu saudaramu mendorong kita untuk sadar nah, ini itu termasuk siyafatul kala bimayah milu alam Amal Jadi membawa suatu kalimat yang bisa mendorong orang ber beramanan. Nah itu kalau kita perbandingkan dengan kehidupan kita sebagai koreksi. Masih banyak kalam-kalam kita ini yang sekedar keluar sia-sia. Bahkan kadang kalam ini keluar untuk bercanda. Tapi yang kita percandakan itu adalah kehormatan saudara kita. ya kan? Kadang sambil kerja, ajak ya udah ejek-ejekan gitu saling merendahkan Badal Rasulullah s.a.w. mengatakan mengaitkan dengan iman juga memangkah <tuh> yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliya smut barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir hendaklah dia berbicara yang baik kalau tidak apa? diam nah kalau kita ini berbicara tentang afatulisan haswa idul alsun hasil panen yang jelek dari lisan kita itu kosonglah. Ya, belum lagi kalau kita tertawa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya kita ini nggak banyak tertawa, karena kasrohut doha tumitul kulo banyak tertawa itu bisa membuat hati ini apa mati keras peku, karena banyak tertawa itu kehidupan orang yang goplah yang lalai. Eh? Jadi Rasulullah SAW kan pernah mengisarakan bahawa kalau kita ini mengingat dosa kita, akan dosa-dosa kita, eh? maka kita ini akan merasakan tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak berkumpul sama istri. Kalau orang itu sadar betul tentang bahaya akibat apa? Dosanya Jadi nah, kalau itu ingat kembali kepada salaful umat, sebagaimana yang sudah Syekh Isyaratkan, kita ini masih termasuk orang-orang yang lalai. nah, jadi seperti itu dalam masalah bicara karena ucapan saudaramu itu loh bantulah saudaramu kalimat saudara itu akan menumbuhkan rasa cinta dan belas kasihan seolah-olah kita jadi bagian dari dirinya dan dia jadi bagian dari kehidupan kita nah ini mari kita tekankan itu yang saya ajak terutama dalam hal muamalah. Bergaul dengan saudara sama muslim, mari kita mencontoh kehidupan para sahabat. Sekalipun tak berapa persennya, kita contohlah. Kita cintai betul saudara kita ini, kita perhatikan kehidupannya. Kita ingat kebutuhannya, kita ingat sebagaimana kita ingat diri kita sendiri. Terus kita jujur itu kita gunakan ibadah kepada Allah. Dan ini kalau kita amalkan bersama terwujud, tapi kalau satu orang ya enggak mungkin timpa seorang berusaha jujur, temannya 199, gak mau jujur, ya dia yang rugi karena saat ini pergaulan saudara sama muslim itu begitu mahal mudah dicarut-marutkan mudah diretakan ada kabar sedikit penilainya sudah berubah kepada saudaranya bahkan kadang-kadang itu dibawah oleh orang-orang yang membawa agama ini kita ini cemburu melihat saudara, satu nasab, gak kenal agama, begitu bagusnya dalam pergaulan. Saya pernah menjumpai satu keluarga gitu, gak kenal agama. Tapi cara bergaul antara kakak dan adik bagus, betul. Jadi adiknya, katakanlah dia sudah kerja sukses, ini kita bicara contoh urusan dunia saja. Adiknya masih sulit apa dan seterusnya, udah. Kamu carilah mau kerja apa, kakak punya modal-modal. Gak apa-apa. Habis-habis selalu gitu. Gak ada perhitungan. Kenapa kita cemburu? Sedang kita yang diikat dengan ikatan yang lebih kuat yaitu agama Allah. Yang itu dulu pernah mensukseskan kehidupan para sahabat. Kenapa gak bisa seperti itu? Kau malah tarik ulur aja. Gak pernah selesai. Nah, ini harus kita sering tekankan seperti itu. Antum harus sampaikan kepada yang lain terus. Kenapa? Anna sendiri merasakan mahalnya persaudaraan hari ini. Gak seperti ketika saya kecil, gampang bersaudara, nggak ada. Hari ini itu bersaudara demikian mahalnya. Cari teman yang betul-betul bisa diajak untuk bersaudara itu begitu sulitnya. Sudah begitu bagus bersaudara, demikian mudah hertaknya. Nah, saat ini para ulama memberikan kitab-kitab kepada kita tentang pentingnya apa, al-wudah wal-iktilaf, kasih sayang dan saling apa, bisa diajak untuk sehati. Itu karena mereka menyadari gampang budarnya ini perseteraan sama Muslim. Dan kalau itu terjadi, berarti itu kesuksesan dia lah. Saya kan hadis pernah kita ulang, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inas Syaitan yaitu ayub pada Fiji Jazirah Tel Arab. Syaitan itu putus asa kalau diibadai di Jazirah Terenggan. Walakin fitakhli si baynahum. Dengan cara meretakkan persaudaraan di antara kaum Muslimin. Bagi hari ini dengan mudah mudahnya dengan alasan pidaman Haji. Rosalah. Kakak sama adik bagus. Nikah, suaminya beda, suaminya doktor ini beda manhat sudah tak boleh ketemu, masyaAllah. Ini kan memutuskan silaturahmi. Padahal kalimat beda manhat kalau dibahas dia sendiri enggak akan tahu. Korban informasi kan begitu tahu mai itu, masyaAllah. Jadi demikian sulitnya yang sudah satu akidah tadinya satu manhat diikat persaudaraan pula saudara sebapak seibu terus dikasih kalimat dua menit nggak ada kita udah beda manhas bubar semuanya. hilang itu yang saya katakan mahalnya hari ini kan? Tuh perlu kita ulang-ulang perlu kita belajar dengan hadis Rasulullah SAW apa semudah itu dulu persaudaraan itu dibuang nah wah nadiru ada kaulu kaulu Allah ya subhanahu wa taala ingat ayat Allah dalam ayat kisah tentang seorang yang membunuh yang mestinya di kisah kalau menyatakan dalam surah al Baqarah ayat 78, 178 فَمَنْعُفْيَ لَهُمْ مِنْ أَخِيهِ سَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَى barang siapa yang diberi kesempatan untuk memberikan maaf kepada saudaranya saudaranya Allah menyebut itu saudaramu padahal dia yang membunuh keluarganya supaya apa? tumbuh amal. Jadi kalau seorang wali terbunuh memberikan maaf kepada saudaranya yang membunuh apa apa kerabatnya tadi, fattiba umbil ma'ruf, ikuti dengan cara yang ma'ruf. Permudah. Ya. Wa ada'un ilaihi bi yang dimaafkan juga harus menunaikan dengan cara yang baik. Karena kalau mau seorang membunuh saudaranya sama muslim mestinya kan dibunuh loh. kisah, nah kalau ini dimaafkan oleh walinya, kembali kepada denda dia, maka yang mendenda dari wali tadi jangan terlalu memberatkan di luar kemampuannya, yang didenda harus segera menunaikan dengan cara yang bagus itu Allah sebut dengan apa? ahi saudaranya dengan sebutan barang siapa yang memaafkan saudaranya pada itu yang membunuh anaknya katakanlah. kata, -kata. Oh, tapi itu saudara saya kata Allah berarti kalau masih ada jalan lain ya berilah kemudahan jadi dorongan untuk mengamalkan apa? memberi maaf dengan sebutan itu saudaramu sudah memberi maaf pula tunaikan kewajibanmu dengan cara yang bagus jadi seperti Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Fa'in qala qailun. Kalau dikatakan. Ini kan sulit pak. mencintai saudara kita sebagaimana cinta untuk diri sendiri. Sulit. Yakin sulit itu. Saya sendiri mengakui sulit kok. Ya. Dikatakan misalkan. Hadhi'il mas'alah qad takunu sohbah permasalahan seperti ini bisa jadi sangat sulit ya memang betul ya karena itu saya katakan manusia yang seolah-olah nggak akan ada lagi lah. yaitu para Sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam bisa melawan bakhil secara total bisa melawan cintanya kepada dunia secara total bisa melawan hawa nafsunya secara total sehingga yang ada dalam tubuhnya itu adalah kolollohu kolor kala Rasulullah Indah betul kehidupan para sahabat Jadi kalau marah pada saudaranya Seperti misalkan Kisah Abu Ayyub Al-Ansari Begitu datang ke rumahnya Abdullah Ibn Umar ketika diundang Walimatul Arsul Begitu mau masuk rumah kembali dia Kenapa? Karena kamu pasang tirai di dindingmu Kamu itu kerjain sama perempuan Jadi di dinding rumah itu dihiasi dengan tirai-tirai itu Lalu Biasa tuh orang kalau hari ini biasa. Gak mau masuk Abu Ayyub al -Answari. Itu bukan berarti di belakang terus mencaci maki besok ketemu kalau gak negor. Enggak. Itu kenapa dia lakukan karena seperti itu? Bukan karena dia punya urusan pribadi sama Abdullah bin Umar. Tapi begitulah Allah dan Rasulnya memberi contoh. Titik. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menghukumi selesai, selesai bersih. Betul. Itu indahnya kehidupan para sahabat. Hmm? Masya Allah. Jadi tidak ada yang mendorong mereka beramal kecuali apa? Ingin mendapatkan keridoan Allah. Sampai misalkan Omar ibn Khattab ketika mau membunuh Hatib ibn Abi Baltah, Sahibil Badr, kasus pengiriman surat ke Mekah dari yang kocok. Begitu ditanya dia kan mengirimkan surat ke Mekah. Omar maju sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Dah aku azab unuk munafik. Inahu kau telah Allah Rasulnya. Ya Rasul, biarkan saya penggal leher si munafik itu, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat ini hati bin Nabi Muhammad itu menurut hukum umar sudah munafik. Kenapa? Karena membocorkan rahasia Nabi dikirim ke Mekah surat itu ketika Nabi mau ke Makkah. Ini sudah pengkhianatan besar dan secara perbuatan, itu memang perbuatan kufur mengeluarkan pelakunya dari Islam. setelah ditanya oleh Nabi SAW dijelaskan bahwa Hatib mengatakan Ya Rasulullah saya tidak ragu bahwa saya ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya cuman kenapa saya lakukan ini demikian dan demikian alasannya sudah, dimaafkan oleh Nabi SAW jadi yang kemarahan yang sampai mau membunuh itu begitu Nabi sudah memutuskan bahwa hadits ini nggak ada masalah selesai bagus selesai pula bukan nanti awas kalau nggak ada Nabi bukan begitu kan beda apa dengan kita ini kita ini puntuknya lebih panjang daripada pangkalnya kan gitu kan bermasalah satu huruf di belakang bisa seratus seribu huruf itu kehidupan para Zal selesai selesai itu saudara saudaranya umat seperti itu loh kisah berikutnya seperti hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Iya kan? Dia hajar sampai 50 hari enggak diajak bicara, salam enggak dijawab dan seterusnya hajar. Yang kadang-kadang dipakai orang hari ini dengan salah penerapan itu, diambil kalimat hajarnya, bagaimana tarikhnya enggak disebut, siapa yang menghajar, bagaimana hasilnya, enggak, itu enggak penting. Yang penting Nabi menghajar Ka'ab bin Malik. Selesai. Jadi, tilmid menghajar gurunya itu enggak dipikir dah. habis-habisan cuman gara-gara barangkali ya enggak tahu mungkin urusan pribadi itu kadang-kadang itu. 50 hari selesai, turun pernyataan taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta ta'ala. Yang paling bergembira setelah Rasul dan Ka'ab bin Malik, para sahabat seluruhnya bergembira. Jadi terbebatnya saudara kita dari kesalahan, terbebasnya saudara kita ini dari maksiat. Itu menggembirakan seluruhnya mereka. Sampai mereka berlomba untuk memberi kabar gembira ini kepada Ka'abin Malik. Berlarilah setelah sholat subuh itu seorang sahabat untuk segera sampai kepada Ka'abin Malik. Keluarkan segitu. Sambil teriak-teriak saking senengnya. Ini. Diterimanya. taubat saudaranya. Begitu sampai diberi kabar gembira, Ka'abin Malik itu saking senengnya baju yang baru dibelinya berikan sama dia. Ini hadiah untuk Karena kamu telah memberikan kegembiraan yang luar biasa kepada saya. Indah betul kehidupan para sahabat. Jadi enggak ada dendam, enggak ada apa dan seterusnya. Kalau diselesaikan oleh Allah dan Rasulnya sudah selesai. Kalau saya yang salah, ya saya yang salah begitu. Nah itu yang saya dorong supaya kita bisa mencontohnya. Saya akan kalau semuanya enggak bisa. Tapi kita harus belajar. ya. Saya berharap betul, berharap besar kepada kita bersama ini. Mari kita beri contoh mu'amalah yang bagus. Sekalipun kepada saudara kita yang mungkin berlaku dolem kepada kita, mencaci kita biarkan. Ya, kalau kita bisa berikan nasihat kita, nasihati. Lalu kita berikan contoh kehidupan bersama sunnah yang indah. Tumbuhkan solidaritas uhu'wah. -huh, memikirkan saudara kita seterusnya. Dan bukan berarti kita harus menyanyiakan kita tidak kok. Kita itu harus yakin, bahwasanya kalau kita ini berjalan dan jalan yang kita lalui itulah yang Allah dan Rasulnya sariarkan. Tidak mungkin Allah menyanyikan kita. Bukankah sudah saya bacakan kisah Hajar istri Nabiullah Ibrahim alaihulloh anisah, begitu diletakkan di padang yang tandus dengan bayi yang masih disusui sendirian di situ, nggak ada kehidupan, nggak ada tanaman, nggak ada air. Cuma dikasih bekal air untuk minum dia Sesaat habis Dipanggilnya Ibrahim ini di jalan Karena itu perintah Allah Sang istri baru merasa puas dan tenang Ketika dia bertanya kepada suaminya Ibrahim Ya Ibrahim Engkau taruh aku di sini ini Dalam padang yang tandus Min gairi di zar'in Gak ada tanaman secuil pun ini It's dia, apa perintah Allah. Apa jawab Ibrahim? Itu perintah Allah. Titik selesai. Dia malah meyakinkan kalau begitu Allah tidak akan pernah menyayangiakan kami. Seperti itu keyakinannya. Jadi kalau memang ini perintah Allah, engkau letakkan kami di sini ini sudahlah pergi-pergi ke mana silakan, itu perintah Allah. Allah tidak akan pernah menyayangiakan kami. Tawakulnya itu seperti itu, itu wanita itu ya, yang separuh akal, separuh apa? Agama. insyaallah Tapi jangan ditinggal kurut, sabillillah itu bukan perintah Allah. Kalau istrinya protes, wajar. Nah seperti itu, nah. Jadi ditanamkan ya pada diri kita, anak, istri kita, keluarga kita itu satu tawakul kepada Allah. Selama yang kita ambil dan kita jalani itu adalah syariat Allah enggak akan pernah sia-sia Sekalipun mungkin nampak kita rasakan sesaat sulit Nampak dirasakan sesaat kita ini miskin Atau kurang Atau dan seterusnya Tidak Akibat yang bagus bagi orang-orang yang bertakwa Coba itu khalilullah kekasih Allah Masa saya harus menjalani kehidupan yang susah seperti ini Kalau dipikir apa senang Ibrahim istrinya suruh tahu tempat yang jauh pisah sama istrinya. Istrinya hamba Allah yang taat beriman kepada Allah ditempatkan di tempat yang tandus, enggak ada tanaman, enggak ada manusia di situ, sendirian bersama anaknya yang masih bayi. Apa itu hal yang menyenangkan? Tidak. Justru syariat semacam itu Allah perjalankan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kadang-kadang kita ini tersubhat itu orang itu banyak maksiat Ke masjid tidak pernah Ngaji apalagi Amalannya fitah Tapi kok kaya enak betul hidupnya itu Cari duit gampang Di tetangga Diterima dengan manis Bahkan kadang-kadang suruh naik mimbar Pada dalilnya cuma kulullah akad Terus misalkan Kadang kita berpikir Nah itu setan masuk kadang seperti itu yang membuat tawakul kita ini diragu-ragukan oleh saya nah, seperti itu. Jadi kita contoh para nabi lah. Umumnya kehidupan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akibatnya kan bagus, ya itu. Dan Ibrahim ini betul-betul sukses di istrinya, anaknya dengan demikian, anak yang masih katakanlah umur 12-13 tahun katakanlah, Ismail pada saat itu. Datanglah Ibrahim menjenguknya Mengatakan Ya Bunaya Inni arafil manami anni azbahuka Fangdur mazathara Datang Ditinggal di tempat yang gersang Sama ibunya begitu tumbuh Dewasa katakanlah Ya menjelang balik katakanlah Datang bapaknya menengok Mengatakan wahai anakku Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintah untuk menyembelih dirimu Bagaimana pendapatmu Seorang anak yang terdidik dengan seorang ibu yang salihah. Tertarbiah dengan akidah yang bagus ditanamkan tawakulu kepada Allah. Yakin, jawab. Ya abadif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minasadirin. Woi bapakku, kerjakan apa yang kau diperintah dengannya. Engkau akan jumpai ya aku insya'allah. Termasuk orang yang sadar. Tidak ada lagi orang seorang. Ya, nah. Jadi mencintai saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai kebaikan untuk diri kita dan membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita dari madharat itu kattaqonus. Kadang-kadang memang sulit dan itu sulit memang. Sulit kan? Sulit betul. Apalagi kan urusan itu, urusan harta. Dah. Sulit. Itu sebenarnya karena kita ini Dari awalnya Tidak berpijak kepada cara hidupnya mereka Para salafus soleh Ya kan Mestinya modalnya kita ini satu Kita harus mendidik di diri kita ini Menjadi orang yang bisa dipercaya Amanah Yang kedua kita harus Bisa memberikan kepercayaan kepada saudara kita Lah kalau hidup saling Bisa dipercaya ini tumbuh Ya benar Jadi dikasih amanah ya sampai betul Dan orang yang bertawakul kepada Allah itu Allah akan sampaikan Allah akan sampaikan maksudnya Sampai ada satu kisah kan ya Dari orang sebelum kita ini Yang betul-betul tawakul kepada Allah Yaitu butuh dana Kalau tidak salah seratus dinar Berhutang kepada saudaranya Ya Kemudian dikatakan, carikan saksi. Maka yang mengutang tadi mengatakan, saya tidak punya saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cuman ini jangan diamalkan hari ini, karena kita nggak bisa seperti dua orang ini masalahnya. Eh ya, kan? Cukup Allah menjadi saksi. Kapan kamu bayar utang sekian? Insya Allah dalam waktu sekian, beri saksinya. Tulis Ambil saksi Dia mengatakan Saya tidak punya saksi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kamu percaya Maka orang yang mengatakan Cukup Saya percaya Karena saksimu adalah orang yang Azadzat yang tidak pernah Katakanlah menyelisihi Udah Kasihkan uang. 100 dinar banyak loh itu ya. Pergilah dia Kerja, berupaya, berlayar Tiba waktunya Untuk membayar hutangnya Dikumpulkan uang itu sudah tapi dia mau kembali ke negerinya Tidak ada kapal yang membawa dia kembali Dia gelisah Bagaimana ini sudah waktunya bayar Akhirnya Dia ambil sebatang kayu itu di lubang Dimasukkan uang 100 dinar itu ke kayu tersebut Diikat Lalu dia letakkan di air laut Dia mengatakan Ya Allah Engkau saksi bagi saya terhadap saudara saya dan saudara saya Ridong kau menjadi saksi. Bahawa saya telah meminjam kepada saudara saya 100 dinar dan waktunya saat mengembalikan sudah sampai. Maka dengan itu saya letakkan uang di kayu ini dan saya serahkan urusan saya kepadamu. Karena engkau tahu bahawa saya tidak bisa kembali karena keadaan. Nah, yang menghutangi duit tadi nunggu-nunggu di pinggir pantai Barangkali ada kabar dari seberang lah Karena saudaranya hutang di sana. Tunggu, enggak ada kapal yang datang Tahu-tahu dia melihat kayu itu tadi Diambillah kayu itu untuk kayu bakar Begitu dibelah Ada surat dari saudaranya tadi plus uang Sekitu dibaca Sudah sampai, sampai kan? nah akhirnya suatu saat bisalah kembali saudaranya tadi, Kembali datang ke rumahnya, saya mau bayar hutang saya. Katanya, aduh, hutangnya sudah dibayar kok. Ini ditunjukkan kayunya tadi, suratnya dan seterusnya. Lalu keduanya bertasbih memuji Allah Subhanahu Wataala yang telah menyampaikan hajat orang yang mencukupkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wataala dan bertawakal kepadanya. Itu satu contoh ehwal. Ya. Pemaya tawakal Allah Allah, fakwa hasbuk barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah yang mencukupinya. Nah, itu kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Di hari yang orang itu sudah bersaing demikian kotornya kita jangan kembali kepada bagaimana kunjungan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Apa sih yang sulit itu? Antohibali ahika, antohibulinausi. Mencintai saudara kita ini, apa yang kita cintai untuk diri kita, sulit. Antohibali ahika yeah. ayakuna aliman. Kamu mencintai untuk saudaramu supaya jadi orang alim, sulit itu. Maunya kan saya saja yang pinter, yang lain biar goblok nanti ngaji sama saya, saya dapat duit. Jadi seperti itu. Sampai saya, masya Allah, hari ini kita harus mengulur dadah. Orang mendirikan lembaga pendidikan yang mungkin labelnya pesantren atau mungkin mengajar Quran, itu nilai bisnisnya nggak bisa lepas. Melahawu dong anak keluarga kita. Kadang-kadang membikin panti asuhan yatim piatu, nah, itu untuk cari makan kok. Padahal ayat Quran sudah jelas, nggak boleh kita ini memakan harta anak yatim yang kita pelihara. Itu seperti memakan bara api ke dalam perut kita. Sekarang ni itu le bisnes. Lalu mentakwil takwil ayat Quran, hadis hadis Nabi dan seterusnya. Cuma dia mengambil senangnya. Ana wa kafil yatim kahatay ini. Saya dengan anak ya apa orang yang mengkafil anak yatim, memelihara yatim itu seperti ini. Itu tok yang menyenangkan dia, enggak memperhatikan praktek dia yang culas dan curang. Wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mencintai saudara kita supaya dia alim, bahkan lebih alim dari kita. Suri. Seperti anak misalkan dai. Nah, kok saya ini berusaha mencintai saudara saya supaya juga seperti dai, seperti saya atau mungkin lebih. Nah, nanti saya Ah, itu berat kalau enggak kita lawan berat betul itu. Hasad tadi. Persaingan itu membuat kita enggak mau enggak terima kalau orang lain kok menjadi saingan kita. Di Metro ini saya, kok. kalau enggak ada saya, enggak beres Misalkan, Kok ada orang yang muncul satu orang baru muncul mungkin datang dari mana, Kok orang pada berbicara tentang dia memujinya dan seterusnya. Oh ini enggak doyan makan di rumah. Itu kalau enggak dilawan betul, ikhlas dakwah itu ibadah hanyut kita ini. Nah itu, ya kan tuh ibadiah kayakuna aliman, oh ayakuna ganian. Kita mencintai kalau saudara kita ini jadi orang kaya atau jadi orang apa orang yang sukses. Berat loh itu, ya kan? Kadang-kadang usaha itu, bagi ilmu sembunyi-sembunyi kok. Kalau ngajarin nggak semuanya, kalau saya ajarin ini dia bikin sukses wah saya ini. Kadang mau jualan, dia dah jualan itu katakanlah, jualan petis di situ misalkan. Temannya tanya, saya itu ya punya pengalaman bikin petis. Bagaimana kalau saya jualan di sini? Wu oh, di sini ada orang tu yang petis itu, lama, karang sana orang. cuman apa, Karena dirinya supaya tidak tersaing. lah kok enggak senang kalau saudaranya itu juga menikmati apa yang dia nikmati dari nikmat Allah. Ini loh kotornya itu, lah. Itu sebenarnya karena doktrin materialisme itu. Pemahaman serba materi yang dicukupkan oleh orang kufar kepada pemikiran kaum muslimin Dari TK sampai perguruan lebih tinggi. Bisa seperti itu. Tihatlah. TK. ya, Setiap sekolah kan menjanjikan ini. Apa kursus, apa itu selesai langsung kerja. Selesai langsung kerja. Jadi janji-janji dunia wiyah itu loh sampai orang tua muslimku hampir tidak memperhatikan anaknya tentang urusan agamanya tapi masya nah kadang kita ini yang sudah ngajil juga masih ragu saya diterima kerja tapi syaratnya harus cukur semua ini celana gak boleh di atas mata kaki pakai dasi baju dimasukkan pakai jas tapi kalau saya enggak kerja, gimana tanggung jawab saya secara Islam juga mengurus anak istri? Legitu, jadi dibenturkan suatu yang benturan. Ini kan mengurus anak istri juga tanggung jawab, kalau enggak saya lakukan dosa saya. Tapi ini kerja, saya juga harus melangkah. Menurut masalahnya, kayaknya masalah khas saya mengurusi anak istri. Jadi simpulkan sendiri, kenapa? Di sini sudah 90% ambil itu, kan begitu. Padahal hal itu tidak harus berbenturan. Ya orang katakanlah cari kerja awalnya mungkin diuji oleh Allah dengan kesulitan dulu. Ketika menempuh cara yang halal, dipermudah ketika menempuh jalan yang haram. Itu hati-hati itu istidrat dari Allah. Pemanjaan. Jangan membuat kita hanyut. Ya. Itu nak. W'ayyakuna damalin wubanin. kok kita mencintai saudara kita ini punya harta banyak. Anak-anak yang sehat, keturunan yang bagus. Sulit itu anaknya sebulan pintar-pintar itu kadang-kadang sudah tumbuh asatnya kok. Ya. Allah Dan kita akui itu ya sulit membersihkan hati yang betul-betul lillah. Karena itu sampai Nabi kan menjadikan di puncak keimanan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman al-hubbu fillah walbughdhu fillah." Paling kokohnya tali iman itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Itu kalau mau dilihat rahasianya kayak itu dulu. Dan nah, memang sulit. Kayaknya generasi sahabat itu yang betul-betul sudah bisa mewujudkan. Sudah. Karena itu kuncinya kita enggak usah cinta dunia. Dan itu sulit juga, kan? Kalau dunia itu udah enggak kita cintai, mudah lo lah muamalah itu. Lah, uang ini enggak saya cintai aja, lem ambil. Insyaallah. Nah, sudah kondisi semacam ini berdalil Rabbana atina Ya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan hidup dunia akhirat. Islam itu seimbang kehidupan. Adil. Dunia harus didapat, akhirat didapat. Dunianya dapat, akhiratnya madarat. Enggak dapat. Dalam sejarah Abu Darda itu ya. Saya baca di Sirah Sahabat. Beliau itu kan pengusaha minyak wangis sukses, ahli dagang Abu Darda. Ed. Dia mengatakan, "Saya menghayalkan Mengangan-angankan Mencoba usaha saya di pojok masjid situ Jual minyak wangi Sukses saya sehari Mungkin dapat 400 dirham Atau 400 dinar Untuk supaya saya Tetap bisa ikut sholat jamaah Cuma di depan masjid Setelah saya hitung-hitung Kayaknya saya enggak mampu untuk menjaga sholat jamaah saya Padahal usaha Sehari sukses segitu Di pojok masjid situ Baik itu khayalan Abu Darda. Setelah saya pertimbangkan, saya enggak akan mampu menseimbangkan antara jual beli saya dan sholat jamaah saya. Mungkin ketinggalan. Pas lagi nutup-nutup minyaknya sini sudah qomat. Lah tinggal dikit tanggung akhirnya sini dapat dua rakaat. Enggak bisa jaga toh. Lah. Belum lagi pikirannya dan seterusnya. Itu sahabat bagaimana lagi kita? Ya. Yeah. Karena hari Jumat udah azan, azan nomor dua, khatib sudah naik mimbar, jual beli ya tetap jual beli, enggak ngerti ini haram. Itu, yang beli juga enggak ngerti, yang jual dengan yang beli Jumatan bisa ditunda kok. Oh. Masya Allah, eh? ketika pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi marah, ya sudah hati kan jadi keras, khubud dunia menaik. Ya, kalau sudah kubut dunia, nilai mu'amalah yang mencintai kerana Allah, mencintai kerana Allah itu ya sudah hambar, kecil hampir tidak kelihatan. Ya, itu lah. Baik, fanakun. Kita katakan, kata syih. Hada la yas'af. Ini tidak sulit, kata syih ini. Tidak sulit sebenarnya. Ya. Iza marranta nafsaka alaihi, kalau kamu latih dirimu atasnya. Nah, berarti perlu latihan Segala sesuatu itu perlu latihan Orang ibadah itu Tadinya terpaksa tidak apa-apa kok Kita ini kalau tidak terpaksa Tidak ibadah kan Dipaksa dulu Anak-anak itu kata Nabi SAW Murwa awladakum bis salat Hina balagasab as-sinin Perintah anakmu untuk salat ketika Umur 7 tahun Wadribuhum alaiha Iza balagas ras-sinin Tukul anak itu kalau masih belum salat ketika umurnya sudah 10 tahun dipaksa, enggak dipaksa, dipaksa. Boleh anak itu dijewer, tapi jangan penyiksa mendidik Anak masuk masjid boleh dibawa ke masjid tanahnya, tapi kalau ribut, sop enggak benar. Jewet, enggak apa-apa. Dimarahi. Enggak apa-apa. Jangan masih anak-anak biarin, dia punya bakat ribut memang kok, Yo, jangan bahkan bila perlu jangan diajak ke masjid kalau di masjid cuman bikin ribut ingat jangan berarti oh itu Abu Hamza melarang ngajak anak-anak ke masjid enggak, itu ada pikirnya para ulama karena kita ini harus menjaga sholat dan sholat orang yang dewasa ini barangkali anak lari-lari jatuh dan nangis di situ baru tak berotulil kram dan nangis kan terganggu semuanya ya kalau sekali dua kali, tiap hari udah anak diajak masih kecil Naik mimbar lagi. Orang itu, do -do -do, mau doa dia, ya Allah lah anak saya. Sholat. Kan begitu. Jadi perlu di-tarbiah di anak-anak juga. Bukan berarti tidak boleh diajak. Boleh. Contoh ke masjid itu diajak. Supaya melihat bagaimana peralatan sholat. Jamaah. Tapi kalau itu sampai memadratkan sholat kita. Ya bagaimana kita mentarbiah anak-anak kita. Ya. Jadi dilatih diri kita ini. Dilatih untuk mencintai saudara kita. Karena itu mari kita, itu tadi ya. Kita tumbuhkan. Untuk melatih diri kita ini bagaimana mencintai saudara kita bersaudara. Apalagi sudah satu manhat, sudah berpayah untuk sama-sama menapaki sunnah. Nah, itu sudah perkara yang mudah. Ya, tinggal bagaimana kita melanjutkan. Ya, ada pun kabar-kabar hari ini, upaya-upaya untuk merobek barusan Hizbullah ahli Sunnah ini hendaklah kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Setiap kabar yang sampai jangan kemudian langsung dijadikan hukum. Dilihat. Kalau memang secara penglihatan kita prakteknya enggak ada seperti itu ya enggak usah. Ya. Jadi dijaga hati. Supaya hati kita ini tetap lembut Sejuk gitu loh, enak Ya, nah Marri nafzaka ala hadha yashal alaik Latih dirimu atas ini Nanti akan mudah bagimu Okey, terus nah, Seperti kita ini bersodaka itu harus latihan Supaya mengalahkan sifat bahagian Udah, taruh Bismillah, dilatih sedikit demi sedikit, dididik, ditanamkan pada diri kita bahwa oh Allah itu Mahakaya, Allah yang menjamin hidup saya. Tidak ada ceritanya orang yang pandai bersodaqoh jatuh fakir miskin sampai meminta-minta enggak ada. Karena Nabi SAW mengatakan sadaqoh tidak mengurangi harta. Tanamkan seperti itu. Sehingga dengan latihan, tadi kita menjadi terbiasa faulaika humul muflihun barang siapa yang diselamatkan dari kebakhilan dirinya maka merekalah orang-orang yang beruntung nah amma an tuti anafsak fi hawaha fa na'a akan sahabat akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan akan ketika dia di puncak kesuksesan dan dia akan memelas minta belas kasihan ketika jatuh terpuruk itu sifat manusia. Yeah. Innal insana nakuliko helwa manusia itu diciptakan serba apa keluh kesah. Idah mas sahusarru jazua kalau ditimpa atau mendapatkan kegembiraan jazua. Undah merasa nggak butuh orang lain, ya tidak masahus saru, apa manusia itu diciptakan dalam keadaan kalau kesah, kalau ditimpa kemudahan dia ya itu tadi merasa besar kepala tidak butuh orang lain kalau ditimpa kesulitan masya Allah, ya haluah, kelu kesah kesana kemari. Saya ini orang yang paling menderita. Sampai dicerdah itu belum apa-apa, masih sulit saya, masih menderita saya. Begitu terus keluh kesahnya itu. Sampai hal itu diwujudkan dalam ibadah. Ila massal insanu durrun, da' Allah mukhlisine ar-uddin. Kalau manusia itu ditimpa madharat, ibadahnya meningkat tinggi. Ya kita ini kalau lagi susah, insyaallah. Sujud biasanya 2 menit sudah kayak 2 jam. Oh, ini sujudnya lama, betul. Meminta kepada Allah. Tapi begitu sudah diberi mudah dikit, lupa lagi. Minta uzur banyak-banyak kepada Allah. Ya Allah, saya enggak bisa salat malam ini ya karena tadi aktivitas begitu penuh, capek. Sekalipun ya mudah-mudahan Allah memberikan apa? Audur. Seperti itu. Ya, jadi segala sesuatu itu perlu dilatih. Nah, wajah kala tilmid minat talimat. Misalkan, tapi jangan salah penerapan ini ya, melatih diri tadi atau mencintai saudara kita sebagaimana kita cintai untuk diri kita. Jangan salah. Dicontohkan oleh saya. Halihat ulu fidalika an ulakin zamili fil aktibar. Misalkan ulangan, gitu ya, santri ulangan. Apa masuk dalam hadis ini tadi, saya boleh ngajari teman saya yang sedang ikut imtiha. Oh, enggak bisa ini. Agak goblok. Enggak ngerti jawabannya. Bisi-bisi. Nomor dua. Saya bisa, dia harus bisa. Diajari. Apa ini termasuk mengamalkan hadis tadi? Loh kan itu. Saya sukses, dia juga harus sukses. Sampai ditanyakan sama saya ini salah penerapan. Karena kadang-kadang kita ini melihat orang yang salah mestinya dihukum, enggak diterapkan hukum karena belas kasihan. La yu mina akhdukum at la yuhibali akhimayyukhibulinabsi. Kalau saya dipukul seperti juga enggak mau kok, enggak sah dimaafkan. Keliru. Jadi memberikan maaf itu baik, tapi jangan sampai membawa malborot, apalagi malborot melanggar hukum Allah. Islam kan menyanjung atau mendorong orang-orang untuk memberikan maaf kepada orang lain, tapi selama itu membawa masalah. Misalkan orang itu biasa berbuat jelek, satu saat berbuat jelek sama kita, ketangkep, emak. Terus kita mungkin tersyukat dengan anjuran dari Al-Quran atau hadis bahwasanya memberi maaf itu bagus, darah lah kita maafkan, itu nggak benar. Karena kata Syaikhun Islam. Memberikan maaf Itu mustahab Dianjurkan, dicintai Tapi membawa maslahah Itu hukumnya wajib Sampai kalau kita ini Mau mengingkari kemungkaran Kok tidak tumbuh maslahah Malah tumbuh mungkar yang lebih besar Dilakukan apa tidak? Tidak, padahal mengingkari mungkar Kalau kita mampu wajib atau tidak wajib? Wajib Sampai ditunda, digagalkan Kalau tumbuh mafsadah yang lebih besar Nafiki semacam ini hari ini tidak diperhatikan. Larangan kita ada dua tak? Larangan itu ada dua. Apa itu? Jangan iya tapi tidak. Ngeri apa ya? <guluh> apa larangan? Ini? Larangan tu kan ada dua tak? Apa? ini malam ini. Itu apa? Almanihu <tuh> anhubidati. Suatu yang dilarang dengan zatnya, Bendanya atau zatnya itu dilarang. Kalau semacam ini mau telakon, rusak, enggak bisa dikerjakan. enggak ada toleran. Kecuali apa? Daruri. Wa manitturroh bin gairi bagil Allah. Ola adil, ola isma'alai. Barang siapa yang terdesak, ini dilarang secara daging babi enggak boleh. Tapi kalau terdesak, masih boleh. Yang kedua, larangan itu sebagai bentuk sadbid dariah. Jadi bukan uh, dat yang dilarang itu yang dilarang tapi karena sebagai sarana gitu loh. Seperti kita ini misalkan dilarang untuk melihat gambar perempuan atau melihat perempuan dilarang. Dilarang kok? Kan? Boleh apa kan? Boleh, kan? enggak boleh? Enggak boleh. Hata cuman sikilnya, kakinya gitu. Enggak boleh. Masalah gambar apa dan seterusnya. Karena itu Tengwi dari anak CD gambar Itu jangan dikonsumsi Gimana? Setuju maka setuju Kalau antum gak bisa menjaga Bahwa yang lihat cuman antum Nah kalau Ngeliat istri kita Anak gadis kita Anak gadis tetangga ngelihat ustadznya ceramah di situ, apalagi ustadznya masih muda, seumur umur saya misalkan gitu. Itu kadang-kadang Pak Amin malah tertawa ini. Contoh aja nih pak ya, itu kadang-kadang kan, ya namanya fitnah seita. Itu lihat ustadznya itu sudah lupa materinya apa tadi dengerin apa materinya. Uh, saya lupa loh. Oh saking bagusnya kok gambarnya fitnah, boleh apa boleh kan gak boleh kan, hati-hati sekali butuh ngaji lah kalau kita ngaji misalkan wanita tanpa sater tanpa ijab begitu, gak boleh, lah ini pakai sater gak? sama aja, itu malah terselubung yang bahayanya tidak bisa dilihat secara langsung nah itu jangan itu bagaimana, itu kan kasetnya banyak yang jelas itu jeliat saya seperti itu kalau kita lihat e, pembahasan sebagian ulama seperti itu kadang-kadang temannya -kadang sedih kita, kita putar sama anak istri kita anak kita udah besar ah itu ustadznya di situ menerangkan ceramah mempraktekkan sholat apa dan seterusnya fitnah itu dengan apa another nah larangan itu dari ah untuk mencegah perbuatan zina sekalipun zina kecil batin menghayalkan zina bukan zina zina. Itu namanya larangan yang ditaria ah. Nah itu kaidahnya berbeda Lah kalau larangan yang dilarang itu bukan ditaria Hanya sebagai satu ditaria ah. Kalau dengan itu muncul masalah yang lebih besar Maka bisa jadi tidak dilarang Tapi ini perlu ilmu Jangan menurut saya ini masalah Lalu dia ijtiat sendiri Maksudnya kalau daging babi mutlak enggak boleh dimakan, kecuali mau mati enggak orang enggak makan itu. Tapi kalau larangan yang bentuknya saddu dzari'ah, bukan zatnya yang dilarang tapi ini sarana membawa kepada larangan tadi. Ini kan sarana ke zina misalnya gambar tadi. Kalau muncul maslahah yang lebih besar yang jelas lebih besar, madharatnya bisa diminimalkan larangan tadi, maka itu kadang-kadang tidak terlarang. Nah, fikih semacam ini harus kita pahami. Kalau enggak, kita memandang larangan, larangan buaya. Oh Berarti orang yang melakukan larangan sudah habis semuanya. Ini Ba'adul Ikhwah kadang-kadang tidak seperti itu. Coba baca itu kitab. Al-Amru Bil-Ma'ruf, Nahyadil Munkar punya Sayyid Al-Islam Timia. Atau Masuah Manahi Syariyah punya Sayyid islam bin Iyad Al-Hilal Lizana ada kaedah mukaddimah beliau ya dalam kaedah larangan. Jadi ini dilarang oleh Allah. Tapi kita mau nggak mau kayaknya ngambil, lah kalau kita ambilin muncul masalah yang jauh lebih besar. ini syariatnya malah diambil, sekalipun ada mahkot. ini kalau berbenturan seperti itu, karena kalau kita nuruti larangan ini, kita akan terjadi mahkot yang lebih besar dari mahkot larangan tersebut, gitu loh. karena itu contohnya kalau laki-laki mau nikah. Kerana lihat perempuan tadi boleh apa Tak boleh tak? Icuma ya. Ada madhab yang bolehkan ini. Tak boleh tak? Lihat perempuan yang bukan makramnya. Boleh bang? Tak boleh? Tak boleh. Sekalipun sering kita kerjakan, gitu kan? Ya. Itu bukan dalil itu. Itu maksiat. ya kan? Dalam kondisi munculnya masalah yang lebih besar, Nabi mengatakan boleh. Barang siapa yang bermaksud menikahi seorang wanita, enggaklah dia melihatnya. Karena itu bisa lebih mengekalkan rumah tangganya. Tadi dilarang gak sih lihat perempuan? Kalau kita punya niat mau nikahi, boleh gak ngelihat? Bahkan ulama terbagi tiga pendapat itu. Lihat perempuan itu apa yang bisa mendorongmu untuk menikahinya. Itu sampai ulama seperti itu mengatakan, ya lihat semuanya. Boleh. Tapi ini jelas. Gak mungkin terjadi kayaknya. Ya. Yang kedua, pendapat yang kedua dan ini yang kayaknya mutawasit bagus Boleh dilihat sebagaimana wanita dengan wanita Nanti wanita dengan wanita ya artinya boleh nampakkan hanya segini boleh Atau mungkin kakinya bagian bawah atau leher, wajah, rambut, nah, Boleh nah, Pendapat yang ketiga, wajah dan telapak tangan Tadi kan tidak boleh sama sekali Lihat wajah tak tidak boleh Apalagi lebih dari itu Tapi ketika tumbuh masalah yang lebih besar Supaya laki-laki menikahi wanita tadi dalam keadaan Bisa betul-betul dia mengenalnya Untuk mengekalkan rumah tangganya Lebih gawam, lebih tumbuh apa yang diizinkan oleh Nabi untuk melihatnya Bahkan sebagian ulama menghukumi wajib melihatnya Itu karena larangan tadi bukan datia Ini bukan untuk zina Tetapi untuk masalah yang lebih besar dari situ dibangun kaidah tadi. Jadi jangan karena kita menghindari satu larangan yang kecil, bukan berarti sampai mereka larangan. Dengan itu hilang masalah yang begitu besar. Jangan. Nah itu ya. Hmm, cuman ini perlu bimbingan ulama. Nah, jadi seperti kaidah larangan itu seperti itu. Ada larangan yang datiah itu nggak boleh, kecuali ya doruri betul. Seperti itu, ramai turun negeri bagian walaadin, pale ismaaleh itu di situ. Tulu sudah kita bahas itu ya dalam masalah itu. Orang kalau terpaksa mah harus minum adanya cuma apa katakanlah air kencing misalkan seterusnya, enggak ada lain kalau enggak minum mati. Ya, itu namanya doruri. Nah kita ini jangan dikit dikit doruri. You Nila, know? saya utang bank ini beli motor. Gimana doruri? lah darurinya apa beli motor itu kalau dia nggak bisa hidup tanpa motor itu nutup daruri lah kalau cuma tetangga pada punya itu bukan daruri itu memenangkan gengsinya kan gitu tak orang hari itu nekat-nekat kawan ya singkong baru ditanam belum jelas panennya udah berani ambil motor dp lima ratus ribu pada utangnya masih 20 an juta masya allah jadi hidupnya dijual untuk riba seperti itu jangan bersabarlah ya bersabar jadi kita ini jangan ikut hanyut irup pikuknya fikih manusia itu jangan, ya. Nah, jadi dirinci hidup itu jangan setiap sendiri-sendiri, ya. Nah, apalagi udah kaitan dengan riba, muamalah yang dilarang oleh Allah, ya, apa hitungan yang banyak bohong, dusta dan jangan udah hindari itu. Kita belajar jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri kita sendiri dalam kita melaksanakan agama. Itu modal besar. Ya? sehingga kita mudah-mudahan dengan itu diberi fikir oleh Allah Fikih itu pemahaman terhadap agama ini ya? dan kita enggak boleh memaksa orang lain kalau itu masalah istidak dia, kata Imam Ahmad apa? Al-faqih la yatu'unnas ila madhabihi orang yang faqih, orang yang faham agama betul, itu tidak mendakwai manusia untuk ikut madhab enggak. garam, untuk mengikuti madhab Allah dan madhab Rasulnya Sonsara. kan itu gak ada satu imam yang pendapat saya kamu harus mengikuti kalau gak ikut tahbir habis-habisan kamu jangan, gak ada seperti itu kalau masalah ijtihah tapi kalau masalah beriman Allah di atas ars-ars di atas langit yang paling tinggi itu gak ijtihah manusia harus seperti itu karena itu nasr dari Al-Quran dan Sunnah jadi dibedakan dan cuman ijtihah kita yang ilmu saja jarang-jarang mampir kok memaksa orang lain itu Sedangkan Imam Masjid mengatakan Al-Faqih la yaitu'an mas'ila madhabihi Orang yang faqih betul dalam urusan agama itu enggak akan mengajak manusia kepada madhabnya Dia tahu resikonya kok. Kalau sampai madhabnya salah Lalu dia serukan itu misalkan Baik. Jadi para ulama yang betul-betul berilmu itu Justru khosyahnya kepada Allah itu tinggi Ya sudah saya berpendapat demikian Al-Hakku minallah wa'allahu'alam Soal seperti itu Lihat fikih orang hari ini ya, kan? Masalah duit aja masalah usul itu ditanya, bukan masalah duit, itu masalah usul. Karena ini baru kejadianarin, taajjub betul. Sehingga dengan itu dibangun alwala wal bara. Mana saja usul uh, dakwah salafiyah di sunnah ini yang namanya duit itu? Ada. Awalnya di akhirat itu ada? Enggak. Kalau masalah Allah di atas aras Al-Qur'an itu kalamullah, liman itu qaul wal amal yazidu wa Kah seterusnya lah itu masalah usul yang kita harus bangun al-wala wala beroh al di atasnya, menyelisih sunnah nabi s.m. kemudian mengambil sunnah selain nabi itu mida ini usul. Nah, kalau masalah mu'amalah yang itu ijtiyah dia, kaedahnya seperti itu tadi. Sampai masalah tarik usolah itu ada dua tata. ada dua macam lah itu. Satu sisi masalah usul kan itu masalah takfir. Satu sisi masalah fikih ijtihadiyah karena itu masalah penetapan hukum. Sehingga dimuat oleh eh, seperti eh, Abu Ismail dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ahabul Hadis itu tentang hukm muttaqi salah Di sana ulama salaf berbeda pendapat. Yang mengkafirkan juga enggak memaksa orang lain untuk mengkafirkan seperti dirinya. Tidak. Sampai Yusuf Muhammad Musalul Semir yang jelas masyur. Matahab beliau adalah orang yang meninggalkan solat itu kafir. Beliau mengatakan ketika ditanya. Tentang orang yang tinggal di suatu tempat. Kata beliau. Kalau mu'ubomnya masyarakat di situ bermathab. Orang yang meninggalkan solat tidak kafir. Jangan kita hukumi kafir. Karena itu matahab dia. Yang dia tahu dari ulamaknya situ, orang yang meninggalkan sholat itu enggak kafir, kecuali juhud mengingkari. Kita coba insafnya, abdilnya ahli sunnah. Nah kita kan kurang bisa menerapkan yang semacamnya. Memaksakan pendapat, kemudian di atas namakan ini syar'i, dicari dalil-dalilnya, udah. Ukhwah rusak, enggak ada masalah. Tidak ada, nah, udah titik, enggak begitu. Hati-hati, ya. Jadi semua itu saudara kita mari kita pergauli dengan baik kalau kita mampu bernasihat kita nasihati ya nah baik kembali kepada pertanyaan tadi hal yakul fi zalikan ulakkin zamil fil ikhtibar li annani uhibbu an anjah fa alakkin uhul apa saya kasih tahu jawaban soal kepada saudara Seng dan imtihan ini tadi karena saya mencintai dia supaya dia berhasil seperti saya berhasil ini penerapan hadis. Apa benar Ustaz? Nanti luasnya banyak lo ya. Seperti tadi. Eh. Fal Tidak la. boleh seperti itu. Itu penerapan yang keliru. Li anna hadza Justru ini merupakan apa? Penipuan. Bahkan kita enggak cinta sama saudara kita. Dibiarkan dia gas ke kebodohannya, kok. Terima jadi gitu aja, kok. <tuh> ya kan? Nah ini. Seperti seorang ustad misalkan temu alim mengajar tilmit yang enggak bisa mungkin perlu ditambeh agak nakar perlu dicambuk dikit itu bukan kemudian la yumina haddun hada aku kalau saya dicambuk seperti biasanya juga enggak mau akhirnya enggak jadi dicambuk jangan seperti tadi hadis Nabi itu ya anak kalau enggak salakan suruh pukul istri kalau bandel kan dipukul udah pernah mukul istrinya rahasia itu ya nah wa huwa fil <tik> haqiqati isaa'atun li akhika haqiqatnya itu malah berbuat jelek kepada saudaramu enggak bisa gitu loh udah umat betul dah daruri enggak itu ya bantu supaya bisa itu justru berbuat jelek walaisa ihsanun lahu berbuat baik kepadanya li anna kaida awtahu al khianah ta'ta da 'alaiha kalau kamu ajari dia biasa berkhianat seperti itu nanti jadi pengkhianat ya itu kan ngajar biasa khianat sudah jelas peraturannya nggak boleh nyontek. Loh kadang-kadang lo kalau sekolah itu kan Contekannya ditaruh di sini, ya, perempuan itu kadang-kadang balik androk. jadi kalau ini tarik dikit, nyuntai. gitu belajar ya anak. akhirnya kalau terbiasa seperti itu sampai kalau nggak salah wasiat kumar bin hafatam jangan biasakan anakmu itu untuk jajan. itu diajari loh itu. Jangan biasakan anak-anak itu untuk jajan, tidak jajan, dikasihin, kosin terus. Kenapa? Nanti kalau dia butuh, terus tidak ada, saya serik, dia akan mencuri. Nah, Kecurian itu betul banyak loh seperti itu. Ya kadang-kadang kita reman, kita sekalipun nangis ya kita, apa bersungguh-sungguh dalam menghibur dia supaya. Tapi tidak dilatih untuk hal-hal yang tidak bagus. Karena itu wasir salah seperti itu. Jangan dibiasakan jajan. Karena kalau dia tidak punya nanti, tidak menjumpai, saya sering, dia akan mencuri. Sekarang kalau pesantren biasa di rumah jajan, pesantren dibatasi jajannya. Seribu sehari misalkan. Seribu kurang, biasa luar lima ribu. Habis untuk beli jajan satu. Habis seribu. Tidak menjumpai ini, Besok begitu. Lama-lama aku lihat uang temannya diambil. Itu jajan. Kalau sudah ngambil, ditanya kamu nyuring gak? Apa jawab? Enggak mungkin, iya pak, enggak mungkin Just bohong Berarti penajaran jelek itu kan beruntun Saya itu pernah Jumpai santri mencuri Alat betul Sampai itu. Sampai dicampuh itu enggak ngaku Dia nyolong Dia mempertahankan Karena dusta itu harus dipertahankan Kenapa? Dusta, enggak mungkin Orang dusta itu kalau mempertahankan dustanya harus dengan apa? Dusta. Gantung obatnya orang berdusta itu bertaubat kepada Allah. Enggak ada. Mau ber, berbicara apapun untuk menutupi ini, membela dirinya dari Harus berdusta. Dan itu penyakit orang-orang munafikin. Itu jangan diajari jajan. dimanja dengan jajan. Jangan. Bukan enggak boleh lah ya. Tapi kita tahulah bagaimana kebutuhan anak kita mendidiknya. Supaya nanti itu enggak biasa bergantung. Dengan jajan tadi, Ya, diajari. Nah. tapi Lianna ka'idah awad tahul hiyanah. Iqtada alayhiya. Kalau diajari khianat, ya biasa. Akhirnya terbiasa. Jadi terdidik dari kecilnya. Kan itu dididik bagaimana beragama yang bagus anak Itu sejak dini. Jadi saya ingatkan televisi. Berkali-kali itu sudah saya ingat. Itu pendidikan yang jelas kita ijma' nggak usah ijma ulama itu sudah ada ijmanya ijma kita itu nggak bagus seperti rokok persis rokok itu ijma publiknya aja ijma bro. tulis malah bungkusnya ditulis itu saya masuk rumah sakit tuh di tempat depan dokter poli paru tulis itu nah, kalau mau mati merokoklah begitu oh, oh. tulisannya berarti ijma demikian juga televisi itu sampai pakar-pakar pendidikan itu mengatakan madharat. Apalagi tayangan filmnya, film-film belem yang merusak kita ustad, gitu kan, bawa tasbih, ada hantu lempar tasbihnya, hantunya lemes. <laughs> Atau mungkin apa film kartun anak-anak itu ya, kayak Power Ranger, siapa lagi kan. itu. Itu mendidik anak untuk melakukan sesuatu yang tidak hakikatnya. Sampai anak saya itu saya bilang, "Coba kamu ada musuh betul?" Lalu kamu berbuah di bukit, bisa enggak? Enggak bisa itu kan bohong, enggak mungkin. Mati duluan kamu, saya bilang gitu. Dulu para sahabat mengajari generasi untuk jihad itu hakiki. Main pedang yang main pedang betul. Sekarang masa itu keluar, keluar, keluar sinar, mana? Sampai kentut berkali-kali yang enggak keluar sinarnya. Itu diajari sama anak itu, bohong itu, nah itu itu cuman adanya di situ orang-orang kufar membuat supaya apa? lemah semangat jihad kaum muslimnya itu jadi kan anak itu bergantung dengan khayalan gitu loh. itu kan khayalan toh oh begini terus ada robot keluar anak mengkhayal akhirnya oh andai kan saya bisa seperti itu tapi kaya apapun kan gak bisa gitu loh jadi kalau ini ada pedang ya lantai lah pedang ini bagaimana hakikatnya kalau tinju ya tinju betul kayak pada masa sahabat itu kalau perang kan begitu toh berhadapan langsung begitu hakiki. Jadi khayali sama orang-orang kafir itu. Lah ketika kau muslimin tawakulnya dengan khayalan tadi sudah kuat nah itu kalau diserang orang kafir gak bisa apa-apa, dia gak bisa pegang senjata gak bisa main apa, cuman menghayal gini-gini terus, ya orang kafir sudah habis ini, itu teori sederhananya seperti itu nah itu kemudian ditonton anak-anak kita tiap hari kalau ada gangguan sedikit kita bengkelkan jadi kota ajaib ini segera diselesaikan kalau masalah ini belum selesai bagaimana kita mau mencontoh salaf ulumah menyelesaikan satu kotak saja gak selesai bagaimana mau dua kotak dari dulu kok problem ini enggak selesai-selesai sih? Selesai belum ini? Tolong diyakinkan ini. sehingga nanti kajian berikutnya enggak dibahas masalahnya. <laughs> nah, jadi Masya Allah ya, seperti itu. Baik. Jadi justru itu pengkhianatan, ya. Bahkan orang tua mengkhianati anak seperti itu, mengkhianati terbiah kepada anak. Ya alladzina amankum kuasa kubahlikum nar. Ini enggak kita kianat kalau seperti itu. Kalau kita mau beralasan kepada saudara kita atau anten disembunyikan dalam rumahnas, Khianat kepada siapa kita? Untuk untuk kepentingan siapa kita harus seperti itu. Jadi itulah makanya saya katakan tadi. Mari kita ini jujur. Kita ini orangnya sabarnya minimal. Kalau nggak percaya, putar kota itu. Terus kita gini, nggak ngliat. Dua menit aja nggak betah. Mesti begini ini, sinyalnya ini udah, masalah Allah kuat betul. Gitu. Jadi itu tadi, supaya kita tidak terprosok dalam khianat, dalam tarwiyah, segera Bersihkan rumah kita ini adalah hal-hal yang membuat anak keturunan kita ini menyimpang dari sunnah Jadi jangan nanti anak sudah babrok betul baru kita mengelok anak saya Sulit ya diajari agama Lah orang tuanya mempersa, memfasilitasi untuk lari dari agama Allah Ceritanya di masjid seperti itu Masya Allah ya. Dan itu sudah menjamur, jadi Enggak usah tanya kemana mana-manalah, kita sendiri sudah maklum, tahu. Itu enggak perlu ulama besar untuk itu kita sendiri merasakan bahwa mahdharat televisi itu belum hukum gambarnya loh ya. Lah kalau tadi kajian saja dilarang apalagi ini? Nyanyi. Tak pakai-pakai lah. Kadang adegan 17 tahun ke atas dilihat anak-anak kita. Udahlah kalau membahas itu sudah pokoknya enggak ada bagusnya. Solusi satu-satunya cuma putar ke kiri, korapkan. Sudah selesai perlu obeng di obeng kalau enggak manfaatkan untuk CD-CD yang bermanfaat untuk anak ini kan ada toh becahan murah takoran yang mulai gambar alam ini kan? enggak apa-apa tentu seperti itu kalau enggak ada anak kecil yang praktek wudhu ini apa-apa ya kan? yang bermanfaat nah, insya Allah demikian apa kajian kita tentang hadis ini selesai insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-14 pada pertemuan yang akan datang wallahu alamus sawwa wa akhiru da'wan alhamdulillahi alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh